Komisi Berita Pagi di si hari ini Senin 29 Maret 2021 dibacakan Ardian Syah. PKS Rekom 11 nama kandidat gubernur Aceh. Setelah KLB Cibolangi Deli Serdang Sumatera Utara, Demokrat Aceh sebut tidak ada gerakan apapun di Aceh. Tersisa 56 pengungsi Rohingya yang ditampung di Kota Lhokseumawe. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang tadi rangkum tim Nyusrum Sram D.F.M. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Loks Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klose 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Sram D.F.M. Darlun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Aceh merekomendasikan sejumlah nama sebagai kandidat gubernur Aceh mendatang. Ada 11 nama yang direkomendasi dalam rapat kerja wilayah partai tersebut yang berlangsung di Hotel Mekkah Banda Aceh Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Maret 2021. Raker Wil PKS Aceh itu sendiri dibuka Ketua DPPPKS Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara H. Hendry Munif Mba Sekretaris DPWPKS Aceh Zainal Abidin Usaira Kerwil mengatakan, ke-11 nama mencuat atas usulan pengurus DPD PKS Kabupaten Kota dan Sayap partai. Menariknya lagi di antara 11 nama yang diusulkan tersebut sebagian besar berasal dari luar PKS, yaitu petinggi partai politik lain dan pemuka agama. Nama-nama tersebut diusulkan karena banyak diperbincangkan oleh masyarakat sebagai tokoh publik Pihaknya menganggap memiliki kapasitas kepemimpinan dan memiliki visi membangun Aceh yang lebih baik. Terkait Pilkada Aceh, lanjut Zainal, PKS Aceh akan mengikuti tahapan yang dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan Aceh, baik 2022 maupun 2024. Ketua DPW PKS Aceh, Tengku Mahyarudin Yusuf menambahkan dalam Raker Wheel itu pihaknya juga membahas target partai pada Pilkada dan Pemilu 2024. Selain hal tersebut, Raker Wil PKS Aceh juga mempertegas dan meneguhkan komitmen PKS untuk meningkatkan pelayanan dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat Aceh. Sudarlun DPD Partai Demokrat Aceh mengungkapkan tidak ada peristiwa apapun di Aceh setelah pihak Demokrat Kubu Muldoko mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Kepala Badan Komunikasi Strategis Daerah, Bakom Strada Partai Demokrat Aceh Robi Saputra sejauh ini tidak ada gerakan apapun dan hanya statement. Statement yang dimaksud Robi seperti pernyataan Edi Saputra alias Edi Obama di media online terkait kehadirannya di KLB yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Robi kembali menegaskan kehadiran Edy Obama di KLB di Liserdang tidak berpengaruh apapun bagi Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono termasuk di Aceh. Sebab secara aturan atau ADIRT Partai, pemilik suara dalam KLB adalah Ketua DPC. Sedangkan Edy Obama sudah lama dipecat dari petugas DPC, Demokrat Biren. Kehadirannya dalam KLB tidak perlu dikaitkan dengan Demokrat, pinta mantan anggota KIP Aceh ini apalagi sambungnya Edi Obama saat ini sudah menjadi pengurus salah satu partai lokal di Aceh dengan jabatan sebagai wakil bendahara. Sedarlon saat ini hanya tersisa 56 pengungsi Rohingya yang ditampung di BLK Desa Menasah Me Kandang, Kecamatan Muara Dua Loxsmawe. Mereka semua dipastikan akan tetap dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. Juru bicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya Dr. Andes Marzuki MSi Minggu 28 Maret 2021 kemarin mengatakan sebelumnya sempat tinggal 92 pengungsi Rohingya yang ditampung di BLK. Namun pada Kamis malam atau tepatnya 25 Maret 2021 sebanyak 36 pengungsi dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. Sedangkan pemindahan pengungsi dari Loks ke Medan atas dasar menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenkopol Hukam Republik Indonesia tentang penyampaian rekomendasi rakor penanganan pengungsi dari luar negeri di Loks Provinsi Aceh, dan Medan. Untuk tahap pertama pihaknya hanya memindahkan 36 pengungsi, mereka termasuk dalam kelompok rentan diantaranya anak tanpa pendamping, ibu hamil dan menyusui, orang yang memiliki penyakit kronis, wanita yang menjadi kepala keluarga, wanita yang berpotensi mengalami kekerasan gender. Untuk 56 pengungsi yang tersisa di BLK Loksmame dipastikan Marzuki juga akan segera dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. Sudarlun, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tepin Raya, Kejamatan Muara Batu Aceh Utara berinisial ER, 40 tahun, harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lok Sukun, Aceh Utara. Padahal saat ini ia sedang dalam kondisi hamil sembilan bulan atau tinggal menunggu hari melahirkan. Wanita itu mulai menjalani sidang perdana di PN Lok Sukun pada 24 Maret 2021 karena terlibat dalam kasus narkotika jenis sabu. Kasus tersebut berawal ketika seorang pria mengaku bernama Adi menawarkannya untuk menjual sabu-sabu pada 14 Maret 2021. Hasil dari penjualan barang haram tersebut nantinya diberikan kepada terdakwa sebagian. Adi saat ini termasuk dalam daftar pencarian orang. Seperti diberitakan sebelumnya Sudarlun, Majelis Hakim Pengedilan Negeri PN Lok Sukun Aceh Utara menggelar cepat sidang terhadap seorang wanita yang sedang hamil 9 bulan berinisial ER 40 tahun. Sidang terhadap ibu rumah tangga asal desa Tepin Raya Muara Batu Aceh Utara yang didakwa terlibat kasus sabu-sabu ini berlangsung di PN Lok Sukun. Dalam sidang perdana tersebut, Majelis Hakim diketuai Fauzi SH dibantu hakim anggota T. Latiful SH dan Arnaini SH menuntaskan tiga agenda sekaligus, yaitu pembacaan dakwaan oleh JPU, kemudian pemeriksaan saksi, dan dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Zdarlun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh, DPA Partai Aceh, Muzakir Manap diarak dengan menunggang kuda ketika menghadiri acara rapat kerja Partai Aceh di Gedung Olah seni Kota Takengon, minggu 28 Maret 2021. Mu'alim, sapaan akrab, mantan wakil gubernur Aceh ini, sebelumnya tiba di halaman kantor DPRK Aceh Tengah pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Di halaman gedung Dewan telah disiapkan dua ekor kuda dan salah satunya ditunggangi mualim dengan dibantu sejumlah panitia mualim langsung menaiki punggung kuda dan berjalan menuju gedung olah seni. Ratusan kader dan pengurus partai politik lokal itu telah menunggu kehadiran Ketua DPA Partai Aceh di pintu gerbang masuk ke gedung olah seni mualim sempat dipesijuk oleh sejumlah ibu-ibu. Tidak lama kemudian, Tuhapur Partai Aceh, Tengku Malih Mahmud Al-Haytar, Sekjen Partai Aceh, HK kamaruddin Abu Bakar, serta Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar juga tiba di lokasi Raker. Pembukaan Raker yang diikuti oleh para pengurus DPA serta pengurus DPW Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota ini berlangsung meriah. Gedung olah seni sesaat memerah lantaran berkumpulnya para simpatisan maupun para pengurus dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Insentive Support Act Education, kegiatan vokasi merupakan salah satu jalan tengah yang diupayakan pemerintah untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten dan juga sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 45 2019 yang mengatur pemberian insentive supertact dedication sebesar 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi Dengan adanya peraturan ini, pelaku usaha dan pelaku industri diharapkan dapat terdorong meningkatkan peran dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, serta sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Julius, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan dan UMKM, Rudi Salahuddin menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik masih ada ketidakcocokan hampir 50% antara kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan dengan kebutuhan industri. Hal ini disampaikan pada pelaksanaan pilot Project peningkatan kerjasama Lembaga vokasi dan dunia usaha industri atau Dudi melalui pemanfaatan insentif Supertech Education. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu yang diprioritaskan. Pada kesempatan itu Julius juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Gahartarto menegaskan tujuan dari pemberian insentif berupa super tech tidak hanya untuk mendorong peran swasta dalam kegiatan vokasi dan riset, tetapi pemerintah daerah juga bisa mengambil keuntungan dengan pengembangan produk atau komoditas asli daerah. Darlun Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas teror bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret 2021 pagi. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resminya Minggu sore mengatakan telah memerintahkan Kapolri mengusut tuntas jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu hingga ke akarnya. Menurut Kepala Negara, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Oleh sebab itu, Kepala Negara juga meminta masyarakat tetap tenang untuk menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Presiden pun mengutuk keras aksi terorisme yang mengakibatkan 14 korban tersebut. Ia mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme yang bertentangan dengan nilai agama, nilai luhur sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kebinekaan. Sementara itu Kadib Humas Polri Irjen Argo Yuwono sebelumnya menjelaskan dua orang diduga menjadi pelaku aksi teror di gereja katedral. Argo menyebutkan aksi bom bunuh diri dilakukan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah setelah umat Katolik gereja tersebut menjalankan ibadah Adapun korban luka-luka atas insiden tersebut mencapai 14 orang Dar inilum Surami Tanjung permaiskiian berita pagi edisi Senin 29 Maret 2021 berita siang berita siang Seram BFM bisa dengkan kembali pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambefm.com Follow juga Twitter dan Instagram kami at serambefmsudarlun.